nanti kita akan terbiasa juga dengan apa dengan media dan ternyata dakwah sekarang itu yang paling kuat ya salah satunya adalah dengan media jadi menguasai ilmu ilmu atau media media dakwah itu kalau dalam ilmu dakwah itu melupakan kekuatan yang tidak boleh diabaikan selain dari ilmu selain juga keikhlasan kesemangatan salah satu media yang terkuat adalah dengan mengembangkan media pada zamannya. Artinya media zamannya yang menyesuaikan diri kalau sekarang ini semuanya adalah berpulang kepada apa? berpulang kepada satelit atau berpulang kepada dunia media seperti tadi itu televisi dan yang lainnya. Kita juga harus mempunyai bekal ke situ. Insyaallah teman-teman dari Jumat siap ya. Habis Jumatan Nanti ada makannya, saya masak sendiri ya, masak sendiri, sendiri. Terom banyak ya. Baik. Anil Bara bin Azib Wazaid bin Arqam, Sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallama Anis Sarfi fakala. Ingana yatnbiyatin fala bangsa, wa ingana nasian fala yasluh itu hadis 92 artinya bagaimana dari Sahabat Barok bin Azib beliau menceritakan dari Zaid bin Arkom sa'ala Rasulullah keduanya bertanya kepada Rasulullah Muhammad s.a.w Anis Sorfi, anis sorfi" artinya tentang apa? tentang barter artinya tentang e, melakukan tukar barang ini Tukar barang ini maknanya umum Artinya apapun ditukar Baik itu beras dengan beras Atau emas dengan emas Atau perak dengan perak Ini Fakola Ingkana yadan biyatin Fala baksa Wa ingkana nasian Fala yaslu Ingkana Nabi kemudian menegaskan bagaimanakah hukum barter oleh Rasulullah Kalau memang dilakukan yadan biyatin artinya spontan serah terima langsung, falah baza maka tidak apa apa, wa inka nasian falah yasluh kalau memang tidak spontan artinya ada rentang waktu yang diserahkannya hari ini satunya, satunya lagi besoknya lagi atau seminggu lagi falah yasluh maka tidak diperbolehkan Artinya bagaimana di sini sahabat bertanya dari hukumnya saraf. Saraf itu seperti bai'u dhahab bidhhab wal fiddha bil fiddha ini. Itu menjual emas dibeli dengan emas atau menjual perak dibeli dengan perak atau menjual emas dibeli dengan perak, menjual perak dibeli dengan emas ini. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkana iadan biatid artinya bagaimana kalau memang ini syarat sahnya as-sorfu artinya jual beli tadi atau barter tadi muqobadutan fil majelis ma'al hulu uli wa damasul kalau memang praktek beli tadi jual beli atau istilahnya banti barang tadi itu dilakukan satu di tempat akad ada pihak pertama pihak kedua satu di tempat akan duduk barang ma'al qululi dilakukan spontan artinya barangnya sama-sama ada wa tamatsuli dan sama kalau memang jenis barangnya sama itu maka sah tapi kalau jenis barangnya tidak sama maka tidak harus apa sama tidak harus imbang dalam jumlah barangnya. Jadi begini. Syarat sahnya menjual barang dibeli dengan barang atau menukar barang dibeli dengan barang tadi, jadi ganti barang. Itu syarat sahnya ada tiga Satu Harus dilakukan di satu majelis. <tuh> harus dilakukan di satu majelis. Yang kedua, harus spontan artinya spontan itu bagaimana seketika itu juga tidak dalam kondisi menghutang yang ketiga kalau memang barangnya sama berarti emas dibeli dengan emas atau perak dibeli dengan perak ini maka harus imbang artinya kalau ini emasnya dibeli dengan emas berarti emasnya si a ini 10 gram dibeli dengan emas 10 gram juga. Tapi kalau ketika yang menjadikan barang yang dibeli dan alat pembelinya itu berbeda, maka tidak harus sama. Emas 2 kilo dibeli dengan apa? Perak 3 kilo, itu sah. Ini. Jadi tidak harus ada syarat sama. Tapi kalau jenis barangnya sama, maka di situ timbangannya pun harus sama. Di sini kenapa seperti itu? Karena Islam itu dalam berbisnis itu sangat menjaga Agar tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan Jadi kita membeli barang, daging Kita bawa 100 ribu, dapat daging 1 kilo Adil tidak? Adil Kemudian kalau terjadi di situ unsur-unsur penipuan Atau unsur-unsur yang merugikan kita beli daging satu kilo, kita bayar sekarang. Karena ya dagingnya belum ada, dagingnya baru dibayar nanti apa? E, e, apa kita menukar dengan apa? Dengan daging, katakanlah ya yang pas. Jadi masalahnya lebih gampang. Kita membeli daging dengan daging juga, tapi satunya dagingnya lagi belum ada. Ini akan rawan terjadi kerugian salah satu pihak kenapa? Saya malah tahu besok harga daging turun atau dua hari lagi baru dibayar dengan daging, Karena ada daging itu lebih naik atau lebih turun, jadi berarti ada terjadi kekhawatiran apa terjadi salah satu pihak yang dirugikan dan ini sangat dijaga oleh agama kita itu. Terus, falah bahasa maka tidak terjadi apa apa. Wa ingkana nasi'an, tadi saya contohkan kalau memang pembayarannya itu terjadi tidak spontan. Satunya menyerahkan barang yang satunya belum ini, maka di situ walam yakin undang kamu jinsi. Walam yujat khabdun fil majlis, habis luhu ma'idah kana halal, walam yujat khabdun fil majlis. Aulam yakin undang kamu masalah maati hadil Ini atau terjadi keharaman di dua belah pihak ini yang tidak boleh satu. Ketika satu tadi itu Satunya menyerahkan, satunya belum menyerahkan, besoknya lagi atau dua hari lagi. Atau barangnya sama emas, tapi timbangannya tidak sama, maka itu tidak diperbolehkan. Dalam dua praktek ini tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan itu satu harus dilakukan di majelis akad, satu akad satu tempat. Yang kedua harus spontan. Jadi barangnya ada semua Yang ketiga Kalau memang jenisnya sama Berarti harus sama dalam segala-galanya Kalau sejenisnya berbeda Maka tidak harus sama dalam e, Timbangannya dan yang lainnya Jenisnya yang lainnya itu. itu adalah prinsip dasar Dalam jual beli Sekarang kalau dikembangkan Sekarang kan sudah zaman canggih ya Jadi kalau zaman dulu kita jual beli harus kumpul begini. Bagaimana kalau sudah jauh tempatnya? Satunya di sini, satunya di Jakarta. Bagaimana mengartikan majelis akad atau satu tempat akad jual beli? Nah, kalau dalam madab imam abu Hanifah, saling bertelepon-teleponan ini, saling hubungan dengan telepon atau dengan BBM atau SMS, ketika masih saling nyambung, maka itu dinamakan majelis akad. Itulah akad Jadi ketika sudah putus Sudah dengan telepon putus udah Putus dulu nanti lagi Lagi beberapa menit baru ngomong lagi Jeda beberapa menit tadi itu Sudah putus akad Jadi ketika sudah putus akad Andaikan dia menjual ke orang lain Boleh tidak? Boleh Jadi majelis akad itu adalah Ketika masih nyambung dalam hubungan Dalam konteks sekarang Kalau konteks dulu kumpul Kalau konteks sekarang ketika masih damping dalam akad itulah majelisnya akad. Itu paham maksudnya? Itu yang dianggap sebagai majelis akad itu. itu yang pengembangan makna sekarang ya. Jadi sekarang artinya bagaimana? Bagaimana hukum jual beli seperti itu lewat telepon dan sebagainya? Ya sah. Sah. Lah bagaimana sahnya kan tidak ketemu mereka? Nah, itu dengan cara seperti tadi. Tapi sebaiknya ketika barang datang diakati lagi nah, kita barangnya sudah ada, kemudian diakati diakati lagi, sudah benar-benar kopdu menerima ini diakati lagi itu nanti untuk perluasan masalah jual beli ini <tuh> e, memang usah masuk sendiri bab khusus ya bab jual beli itu dari awal, bagaimana syaratnya penjual dan pembeli jadi kalau di tengah-tengah, memang tidak susah untuk memahamkan karena ini adalah perjalanan rentetan apa, e, akad yang panjang sekali itu intinya kemudian hadis yang ke-93 anil mikdad anil nabi sallallahu alaihi wasallam kola ini hadis penting sekali ini yang ke-93 dari mikdad dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda ma'akala ahadun ta'aman khairan min ayya'kula min amaliyyati wa'inna nabiya Allahi Dawuda alaihi wasallam kana ya'kulu min amaliyyati Mikdad berkata Nabi bersabda Maha kalah itu untuk aman Tidak seorang pun makan makanan Kottu sama sekali Khairan min ayyakula Min amaliyatihi Yang lebih baik daripada dia Memakan makanan dari hasil Jerih payah sendiri Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Allah Dawud AS itu Makan dari Hasil tangannya sendiri Hadis ini sangat penting sekali untuk kita semua. Jadi bagaimana banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Nabi Dawud ini seorang nabi, tapi beliau melakukan aktivitas untuk mencari rizki. Makanya Quran mengatakan bahwasanya apa? Wama arsalna ko blaka menal mursalina ilah andaum layak kulunat to'aba waya'bsuna fil aswak. Artinya bagaimana? Tidak aku utus semua Rasul-Rasul sebelum Engkau Muhammad, kecuali sesungguhnya mereka-mereka mereka ini adalah orang-orang yang juga makan makanan seperti kalian, dan mereka adalah orang-orang yang yamsuna tilaswal. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di pasar. Artinya semua Nabi, semua Rasul sebelum Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul-Rasul, Nabi-Nabi yang juga mengurus urusan dunianya. Ya. Hatia ada aktivitas dunianya. Mereka juga melakukan apa? jual beli bisnis dan yang lainnya. Ini itu pelajaran yang berharga sekali. Lihat bagaimana para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud itu bekerja. Apa kerjanya Nabi Daud? Beliau membuat baju besi. Baju besi kemudian jadi dijual dan luar biasa. Inilah orang-orang dulu dia itu kalau dapat rizki, beliau dapat rizki hasil penjualannya awaj al aslulus linafsih, sepertiga dari hasilnya itu untuk dirinya sendiri waslulus diummih, sepertiganya lagi untuk ibunya waslulus yatasodakubi, sepertiganya untuk sedekah. Ini luar biasa. Ini kalau kita kepingin niru Nabi Allah, Nabi Muhammad yang dianggap oleh Rasulullah sebagai kata Allah dalam hadis asalullah sebagai orang yang paling baik dalam berdagangnya ngamal makannya dari hasil diri bayar sendiri yang dimakan sepertiga jadi kalau gaji sebulan itu lima juta dimakan sepertiga berapa yang diambil lalu hitung uang susah uangnya aja nggak ada hitungnya aja susah berapa Ini yang bisnis-bisnis hari berapa? Hmm? 1,7 Yang 1,7 untuk siapa? Untuk ibunya Untuk ibunya Nabi Dawud seperti itu Untuk ibunya, untuk bapaknya Yang sepertiga lagi Ditaruh di Darul Halim Bisa seperti itu? Atau semuanya untuk dirinya sendiri Ibunya aja tidak dikasih ini orang-orang coba orang-orang sekarang itu seperti itu. Jadi mereka lalai, Lupa kenapa ke ibu, kenapa ke keluarga karena kita syukur kepada mereka. Kenapa sedekah? Karena ini untuk Allah. Sebenarnya sedekah itu apa? Amailu kebairu billah hasanan. Orang yang mengutangi Allah. Artinya mengutangi Allah itu bagaimana? Orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan al Allah. Ini ya ini. Apakah orang-orang yang melakukan seperti itu Kemudian miskin dalam hidupnya Kalau dalam matematika Hantu mungkin miskin Tapi dalam matematika Hakikatnya matematika Allah Tidak ada ceritanya orang yang seperti itu Kemudian karena benar-benar karena Allah Menjadi mis, miskin gitu. Terus Itu Nabi Allah Dawud Kalau Nabi Nuh alaihi salam Itu Najaran Najar itu apa? Najar itu tukang Kayu, makanya dia bisa mendesain sebuah apa kapal. Itu juga menjadi pelajaran. Jadi seharusnya ada seorang-orang Muslim itu yang pakar-pakar apa, pakar-pakar teknologi sehingga dia bisa menciptakan kapal yang paling canggih di zamannya saat Pinokio. Kalau kita saat ini bisa menciptakan pesawat yang paling canggih di zamannya, ini seharusnya menjadi pelajaran kita. Ini juga makanya di sini Islam itu tidak mengabaikan ilmu umum. Islam itu penting ilmu dunia, tapi digunakan untuk akhi akhirah. Itu Kalian ya, apa Mas Rizal harus bisa menciptakan mobil ya. Ya ini kan sar calon sarjana apa teknik mesin ya latihan bongkar bongkar nanti. Ya. Tapi kalau harus dibongkar dipasang lagi, Dan bongkarnya saja masangnya tidak bisa lah ini repot. Terus, wa Ibrahim bazazan, Nabi Ibrahim bazas, apa bazas? Bazas itu tukang kain. Jadi nah, kalau sekarang berarti apa? Busa kalau perempuan putih, hmm. kalau laki-laki apa? Katalah ya buat apa hmm. konveksi? Hmm. Asal mana sih? Nah, konveksi ya, saya konveksi. Nah. Terus wa'idris kau iaton dah yang fitur sendiri menjadi konveksi tadi ya. Wa adam zaroan. Karena bi adam ini petani. Ini. Nah sekarang pekerjaan yang paling bagus itu apa? Pekerjaan yang paling bagus apa? Dagang, yakin. Dari mana anda yakin kalau dagang itu paling bagus? Rasulullah sahabat Pedagang semua enggak. Tapi antar petani dagang masih apa? Tapi antar ada lawannya dagang. Tapi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang salah satu profesinya berdagang. Dia juga mengembala juga ya. Pekerjaan yang paling baik itu adalah bertani. Paham? Pekerjaan yang paling baik itu bertani. Kenapa bertani itu pekerjaan yang paling baik? Sekarang pertanyaan. Jadi Pekerjaan yang paling baik itu adalah bertani. Kemudian perdagangan, kemudian industri, itu. Nah, kenapa bertani itu pekerjaan yang paling baik? Ya tuh, karena bertani itu bersentuhan langsung dengan tangan. Yang kedua, karena bertani itu ada unsur tawakal. Bisa kalian menghidupkan sendiri pohonnya hidup hidup, itu hidup, hidup, nggak bisa. Ada tawakal di sana kepada Allah. Tanam, tanam, taman, selesai. Nah, ya. paling nanti tinggal lengok, ngasih obat, sholat lagi, santai. Minta kalau ya Allah, panen ya Allah. Kalau panen ini gagal, gak jadi nikah ya Allah lah. Itu kan tawakalnya di situ. Sampai nikah pun digantungkan dengan panen dan tidak panen. Karena ada yang sampai gak nika nikah-nikah gara-gara apa? Gara-gara calon istrinya nunggu panen. Ternyata pas panen bawang, bawangnya hancur kena air hujan. Hujan semua banjir, Nggak jadi nikah. Tahun depannya lagi banjir lagi. Alhamdulillah, makanya tahun ketiga jadi ini nikah. Panennya berhasil ini. Takwakal di situ. Terus yang ketiga ada apa? Hasil panen itu manfaatnya umum. Umum itu apa? Manusia menggunakan, hewan juga menggunakan. Nah Ini, paham? Jadi makanya ulama-ulama dulu itu punya sawah. Ulama-ulama sekarang pun masih mereka pasti punya sawah, punya ladang. Walaupun hanya untuk nanam padi berkah-berkahan. Hmm. Ini kenapa pula kiai-kiai dulu seperti itu? Kenapa orang tua juga pesan yang penting punya sawah walaupun sepetak. Sampai sekarang kiai-kiai saya punya sawah. Walaupun apa? Sepetak. Jadi tidak pernah beli beras, berasnya dari sawahnya sendiri luar biasa ya saya beli beli sah sama karena sekarang <tuh> manfaatnya lebih tiga apa tadi yang pertama ada praktek langsung bercentuhan dengan tangan yang kedua unsur tawakal yang ketiga hasilnya manfaatnya ini manfaat untuk manusia dan untuk hewan umum deh yang kedua baru berbisnis yang ketiga baru apa? Industri. Nah, bisnis itu ya yang paling kalau bicara berkah. Kalau kalau bicara hasil, yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak yang mana? Industri memasukkan tijara. Jadi yang paling banyak hasilnya yang menggabungkan antara industri dan perdagangan. Jadi mengeluarkan sendiri dan mendagangkan yang paling sedikit hasilnya Ta tanning nah sekarang banyak pertanian itu dijual tanahnya berarti dalam ini tanda-tanda zaman akhir juga kenapa? karena akan mulai berkurang keberkahan kalau dulu orang nanam padi sekarang di sawah orang nanam rumah kalau gak tanya kalau gak bisa tanya. tanya mas Agus yang ditanam sekarang mas Agus rumah semua jadi kerawanan sekarang panennya panen rumah, panen rumah. Sayangnya ya tadi itu. Yang untung yang banyak siapa? Yang punya sawah, yang berdagang di situ. Sawahnya kalau dulu zaman dulu jualnya itu hektaran, sekarang dibeli arah calon-calon penanam sawah tadi itu. Semeter dibeli tujuh puluh ribu. Seneng tidak orang petani? Seneng. Begitu dibeli. Harganya jadi 500.000, setelah itu ganti harga. Itu 700.000. Siapa yang untung? Petaninya apa pedagangnya? Sama-sama untung. Mana yang lebih banyak untungnya? Pada pedagangnya. Loh, ini. Nah, ini mulai keberkahan mulai dikurangi. Jadi sawah mulai ditanami apa? Rumah Luar biasa itu. Terus, ini pedagang. Dan pedagang melakukan pekerjaan dengan hasil jerih payah sendiri ini adalah pekerjaan para nabi para rasul satu pekerjaan Rasulullah sendiri yang kedua para lima dari sepuluh sahabat terbaiknya Rasulullah adalah pedagang sayyiduna Abu Bakar pedagang sayyiduna sampai bisa membebaskan Bilal bin Roba dan pedagang itu harus tahu partnernya juga Bilal itu eh, Abu Bakar berkah rezekinya. partner bisnisnya siapa Rasulullah, Rasulullah. Siapa Sayyidah Khadijah? Itu juga menjadi dalil kalau perempuan boleh menjadi pengusaha besar. Sayyidah Khadijah itu pengusaha paling menguasai Mekah saat itu. Bahkan para businessman-businessman laki-laki itu pun rata-rata menjadi partner dia dan di bawah dia. Dia. Itu juga dalil. Jadi keberkahan rizkinya Abu Bakar itu kenapa? Karena nyambung dengan rizkinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata kata krusial seperti itu di ada keberkahan rezeki karena nyambung dengan Rasulullah. Saya itu dak Umar. Saya itu dak Umar seorang pedagang. Pedagang. Karena sibuknya berdagang tetap tidak mau kehilangan gaji beliau. Jadi seminggu berdagang keluar Madinah, pesan ke tetangganya, "Kamu seminggu gaji ke Rasulullah saya yang perkidakan." Jadi partnernya, "Nanti kalau kamu diajar apa Rasulullah, catat apa itu diingat-ingat nanti sampaikan ke saya." Begitu pulang yang ditanyakan apa? apa yang di ajakkan Rasulullah seminggu ini? bla bla bla bla bla yaudah sekarang minggu ini kamu yang keluar, saya yang ngaji gitu sampai segitunya gak mau sampai suku dunia sibuknya pasar dunia, aktivitas dunia menggeser suku lahirah menggeser pasar akhirat ini siapa? segitulah Umar bin Khotoh gak mau ketinggalan ilmu sedikitpun meskipun dia beliau keluar tetap mengikuti sekarang lebih cagih kan? Kalau dulu harus ikut, kamu di sini ya, saya berada, sekarang enggak? Sekarang pakai rekaman seperti ini, bisa diabadikan, makanya harus diganti ini. Yang lebih can, canggih, kita ketinggalan zamannya, kita harus mengikuti zamannya. Beli yang harga 30 juta, amin. amin. Kalau perlu dua, lido dua. Nah pasti kita tuh sering menunda-nunda kemajuan kita itu. Mampu, mampu, tapi kita lebih suka diam. Ini, ini saya ngomongkan. Sekarang kita harus punya-punya Medianya, medianya itu Dengan 60 juta Kita bisa berdakwah berpuluh-puluh tahun Sampai meninggal meninggalnya masih ada dakwah kita Kenapa? Masih ada Dabadi rekamannya dan sebagainya <tuh> Kalau sekarang pakai itu Saya pengajian-pengajian Guru-guru saya selama saya di Damaskus Ada semua Kenapa? Karena kita punya CD, DVD-nya semuanya Gini jadi kalau di kanan dengan para sahabat ngaji lagi tadi. Luar biasa. Karena kita enggak kumpul selamanya kan ya. Itu, Saidina siapa? Umar bin Khattab, peradukan. Saidina Utsman, oh karawan itu beliau pedagang besar. Orang kaya raya nyambung dengan Rasulullah lagi. Saidina Utsman. Saidina Utsman ini siapa? Temannya Saidina Abu Bakar tadi ya. Partner bisnis semuanya. Berkah berkah berkah Rizki nyambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam sallam Makanya itu Makanya nanti buat kalau bisnis Nyambung dengan Gaza ya Bagian apa Ya partner bisnis Biar ya, berkah rizkinya Terus apa Sayyiduna Umar Sayyiduna Zubair bin Awam Seorang pengusaha Sayyiduna Abdul bin Auf Seorang pengusaha besar ini Ada keberkahan di sana terus, itu yang pertama jadi bisnis ini pekerja merupakan amal-amal orang besar tapi ingat dalam berdagang dalam berusaha ada akhlak-akhlaknya so, kalau jadi PNS itu pekerjaan yang bagaimana Nabi 25 itu yang PNS cuma satu Nabi Yusuf alaih salam yang PNS cuma satu Nabi Yusuf alaih Yusuf PNS, jadi kalau jadi PNS, oh pengikut Nabi Yusuf. Tapi beda nasib kayaknya ya, karena Nabi Yusuf kan benar-benar menjadi pengelola keuangan negara. Oh sekalian kalau PNS, PNS sekalian jangan nanggung-nanggung PNS, ya ah, PKS di apa? <tuh> <tuh> aduh aduh, kalau PKS ya sekalian gitu ya. Jadi Menteri Pendidik yang bisa merubah pendidikan, nah, gitu. Jangan tanggung lah amal Sekali ya sekalian. Jangan puas hanya dengan Ustaz PKSD itu pahalanya paling besar. Iya gajinya paling. Ada <tuh> <tuh> terus. Itu ada akhlak dalam berdagang yang harus kita pelajari. Pertama, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis apapun itu amal paling baik dari hasil tangannya. Tapi ingat. Nabi yang paling pertama dalam berdagang prinsipnya adalah menjauhi keharaman. Maka Nabi kenapa sampai membuat pasar Madinah? Karena ingin membuat tandingan pasar Yahudi yang ada di Madinah yang mempraktekkan riba. Jangan justru kita malah menjadi salah satu pengedarnya. Nah ini salah. Ini salah. Jadi udahlah bebaskan diri dari itu. Pak Yunus pernah mengikuti pelatihan pak ya, yang itu berbisnis bebas dari riba, ya kan pak dan luar biasa ternyata kan, ketika bagaimana kita Bismillah meninggalkan itu hasilnya luar biasa sekali. Terkali Pak Yunus sharing pak bagaimana itu konsep-konsepnya bisnis bebas dari riba. Jadi jangan pernah berpikir hanya dengan riba semuanya bisa dibebaskan dari semua itu. Nabi menjauhkan keharaman satu. Nabi kalau mau Kaya saat itu mudah Beliau punya modal besar Di Mekah saat itu yang paling laris apa? Jual beli minuman, kalau sekarang ya jual Narkoba Nabi tidak ikut bisnis disitu Di Mekah saat itu yang paling ramai dua, satu bisnis ribat Yang kedua minuman keras Itu yang menguasai tanah Arab dengan bukti apa? ketika apa, minuman diharamkan seluruh jalan-jalan Madinah itu banjir dengan apa? tuangan minuman keras menjadi bukti saat itu bisnis yang paling menggiurkan sekarang ini juga sama bisnis yang paling menggiurkan jual apa? jual? narkoba hati-hati kecubung dengan dimakan juga ya itu juga narkoba juga itu sepanjang jalan atas itu harusnya kecubung semua itu Kita kecubung? Bahaya juga itu, minuman itu sudah jadi Memapukan juga Tapi tidak ikut-ikut disitu Bebas riba, bebas dari Keharaman, dan itu adalah Prinsip bisnis yang utama Bersihkan rata kita, dalam bisnis kita Dari apapun yang berbau Haram, Yang kedua Bisnis-bisnis Bisnisnya Rasulullah Prinsipnya adalah bisnis dengan Akhlak Akhlak ini masukkan apa? terus menjaga niat dalam berbisnis. Apa niatnya bisnis? Untuk mencari rezeki yang halal. Baik untuk menghidupi diri sendiri atau menafkahi orang tua atau menafkahi anak istri. Semua niat tiga ini fisabilillah. Keluar kita dianggap oleh Allah sebagai keluar fisabilillah. Artinya setiap langkah kita menjadi apa? pahala yang diharamkan yang sudah niatnya untuk memperbanyak diri, memperbanyak harta, kemudian menyombongkan harta. Ini bisa virus setan, paham? Jadi ada hak setan. Apa tadinya pertama? Niat. Yang kedua apa akhlak dalam berbisnis? Apa itu yang kedua? Membekali diri dengan ilmunya jual beli. Nah, tadi saya katakan Sayyidina Umar melarang orang itu apa? Kalau gak paham jual beli ke pasar Kenapa? Takut jatuh dalam keharaman Yang ketiga Tidak Dalam bisnisnya Tidak membahayakan orang lain Jadi kalau jual bakso Pakai borak bayar tidak? Ini gak boleh seperti ini Haram membahayakan orang lain La dororo wa la tiroro Yang ketiga Yang keempat menjauhkan keuntungan apapun dari perkara yang haram maupun subhan. Jadi keuntungannya dijaga. Bisnisnya dijaga dari keharaman. Keuntungannya juga tidak boleh dari keharaman. Imam Abu Hanifah ketika beliau di Baghdad beliau muridnya ini berdagang ke Mesir di TTP apa? Pakaiannya, perdagangannya sahiduna Abu Hanifah. Beliau berpesan diantara pakaian ini ada beberapa pakaian yang ras rusak ada aibnya. Ingat, kamu nanti kalau menjualnya barang ini harus kamu jelaskan pada pembelinya barang saya ini ada aibnya ini ini ini. Dibawa muridnya ke Mesir saat itu. Begitu pulang sampai ke Baghdad, dagangan habis. Yang ditanya beliau pertama kali. Bukan untung berapa Atau bagaimana laris tidak bukan Yang ditanyakan pertama kali Apakah engkau ketika menjual pakaian yang ada catatnya tadi kamu jelaskan atau tidak Orang tadi baru ingat Lupa Imam Abu Hanifah Saya tidak menjelaskannya Artinya terjual semua Dengan tanpa dijelaskan itu ada aibnya Iya Sudah hasil uang pangkalnya, uang model dan juga keuntungan sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pantang untuk mem memakannya. Imam Abu Hanifah Ini. Apa kemudian beliau miskin? Beliau imam yang meninggal dalam kondisi kaya raya siapa Imam Abu Hanifah Orang yang aneh Imam Hanifa itu. Waktu kecil dia disuruh ngaji bapak ibunya malah ikut ngedijuru eh, kerja malah ngaji, memang itu. disuruh kerja malah lari ke pengajian. sampai ibunya datangi gurunya, kamu ini gimana? kamu apakan anak saya? saya suruh kerja malah kamu tidur di sini suruh ngaji begini. emang ngajinya bisa ngasih makan? ini emang insyaallah bapak Hanifah. apa kata gurunya Epa, bapak Hanifah? biarkan anak kamu di sini. anak kamu nanti akan diundang makan satu meja dengan Khalifah dan itu terjadi, dan ibunya mengakui ke apa -apa itu keberkahan ilmu dari seorang ibu terjadi, imam khanifah akhirnya apa? karena suatu masalah itu, dia bisa menjawabnya dan sebagainya akhirnya diundang makan satu meja dengan siapa? khalifah Kholi, dengan persiden dan sebagainya, kehormatan bukan pelecehan, penghormatan seorang ulama dan apakah kemudian menjadi miskin? dia menemukan lebih kaya dari teman-teman seangkatannya nah ini jadi, benar kata Mahmud Yang penting Ngaji Jangan Apa? Jangan Tanya Mau jadi apa kamu ngaji Kalau sudah alim itu Bisa menjadi apapun nah, Itu prinsip Itu prinsip Anak-anak banyak berpikir Kamu ngaji mau jadi apa? Kalau ingin kan, oh ya, ingin hidup kaya ya, sekolah kan? Siapa bilang? Belum tentu. Rizki di tangan Allah. Terus, saya mana tadi? Akhlak yang ke, 4. yang ketiga prinsip bisnisnya Rasulullah Muhammad SAW adalah apa? Tidak sampai bisnisnya mengalahkan akhiratnya, nah, tadi itu bisnis dunianya tidak sampai mengalahkan akhiratnya. Kalau melamar pekerjaan, kemudian ada kan kemarin di, Jawa, di luar Jawa itu pemilik sebuah supermarket apa namanya lupa saya mewajibkan luar biasa tipu daya kalimatnya. Untuk kebersamaan semuanya harus sama. Dan untuk kebersamaan ditetapkan tidak boleh pakai jilbab. Kebersamaan. Kami tidak melarang muslimah berjilbab. Tapi kami menghormati kebersamaan. Dan kebersamaan di sini tidak pakai jilbab. Itu mulut, itu mulut kalau sudah begitu bagaimana? Itu mulutnya harus ditampar itu. Kenapa? Kalimatnya itu memelintir untuk melecehkan aku. Jadi kalimatnya bagus tidak untuk kebersamaan? Bagus tidak? Bersamaan. Kami tidak melarang berdibak. Bagus tidak? Tapi kebersamaan di sini mengharuskan tidak pakai dibak. Kalau masuk neraka itu, siapa kan? Saya tidak melempar kamu, saya tidak masukkan kamu neraka pasang lempar kamu kebetulan jatuhnya kena kena radar. Ada seperti itu langsung ditindak sama apa? sama bupatinya atau apa itu. Ada seperti itu orang harus sekarang ini. Ini sekarang ini agama kita itu lagi diserang. Lagi dipermainkan oleh sekelompok-kelompok orang. Muslim saat ini lagi diteror habis-habisan dalam media massa dan sebagainya. Dan kalau kamu baca Komen-komen di internet dan sebagainya, netizen-netizen itu sebenarnya itu mereka itu banyaknya itu adalah non-Muslim dan ikut komen-komen itu kamu pikir muslim, kadang pakai nama muslim, foto nggak kasih jenggot dan sebagainya, berarti atau pakai apa komen-komen tentang agama itu sebenarnya apa sudah so, jaringan semua itu hati ya. Ada dua bisnis proyek besar mereka. Penggarap Mereka akan menghancurkan negara-negara ASEAN ini Yang pertama kali dihancurkan itu adalah Bagaimana bisa mengadu domba Indonesia dan Malaysia Itu harus paham gitu Jangan sampai Kalau kita menemukan kadang-kadang di internet itu Kasus kecil aja manusia Indonesia Malaysia Pasti di internet udah rame Dan yang ramekan ini siapa? Mereka Yang ingin menghancurkan Indonesia dan Malaysia duduk. doa Gitu yang kedua mereka tahu bagaimana menghancurkan Indonesia dengan apa ekonomi? Jangan, jangan heran. kalau ekonomi kita dipermainkan karena Indonesia itu hancurnya dengan ekonomi kekuatannya Indonesia itu hanya ekonomi itu kalau udah digoyang habis ekonomi. kalau ekonomi digoyang rakyat lapar ketika rakyat lapar menentang pemerintah pemerintah punyanya apa? tentara <tuh>. tentara ada dua di sini. Ada TNI, ada polisi TNI polisi kalau diadu domba Apa yang terjadi? Musuhan antara TNI dan polisi yang seharusnya mengamankan dibenturkan dengan rakyat Tiga kekacauan terjadi Siapa yang diuntungkan? Dan itu sudah mulai mengejala Kita harus lada Dan satu-satunya Yang bisa mempertahankan Indonesia itu dua Yang paling dominan Ratatul Ulama Yang kedua Muhammadiyah Muhammad diam dengan atur ulama diadu domba enggak bisa. Gagal, apalagi sekarang semakin sulit. Caranya bagaimana? No diabisi. Apapun yang kamu temukan di media kamu percaya, 100% kamu tertipu. Contoh, di Said Aqil ketika bicara tentang jenggot, di media apa yang terjadi dipelintir semua. Padahal dia ngomong apa? Dia ngomongnya baik. Apa yang oleh media, apa yang terjadi? Semua orang menjelak-jelakkan atas ulama Dan dia, beliau ngomong apa? Beliau ngomong Jenggot itu adalah sunnah Islam Semakin orang itu panjang jenggotnya Kalau zaman dulu, itu semakin masuk jenggot itu ke hati Artinya bagaimana menunjukkan kealiman seseorang Jadi kalau orang berjenggot dan sudah panjang jenggotnya Itu pasti orang alim yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, tapi sekarang orang semakin panjang jenggotnya, akhlaknya semakin jauh dari Rasulullah itu menunjukkan semakin itu ya, ya. yang belakang itu yang dipelintir, yang depan hilang, akhirnya apa? semua orang menjelekkan, siapa yang kena? yang dihajar takut ulama, itu ada misi di balik semua itu harus cerdas kita itu. Apa misinya? ingin lembaga besar ini, kalau ingin menghancurkan Indonesia hancurkan dulu langtutul ulama baru hancurkan apa Muhammadiyah harus fadah kita itu Seperti. jadi kita itu kalau melihat media jangan semuanya dipenarkan, cari kenapa? inja akum fasikum binaba'in patabai yanu, inu al-quran kalau dia datang kepada kalian berita dari orang-orang fasik, maka perjelaslah tari kebenarannya sekarang ini mereka itu kan banyakkan orang-orang fasik kan apalagi non muslim hmm. nggak ah ini ada cerdas jadi ada kekuatan besar saat ini yang berusaha menghancurkan Indonesia ekonominya dasarnya utama yang kedua apa tadi menghancurkan dari dalam mengadu domba antara NU NO dan muhammadiyah dan menghancurkan kekuatan dalamnya inter dan mereka saat ini sudah menampakkan hasilnya. Kalau kita nggak segera mawas diri, kita pun akan tergerus di dalamnya. Paham? sudah paham? Sekarang tahu kasusnya? Kita harus menjadi orang yang cerdas. Berkusnul jangan bersuheut don dulu. Lihat dulu siapa yang menyampaikan kepadamu. Ada datang orang datang kurang, terkenal pemabuh, datang pada pobi-pobi gitu kan? Apa? Saya tadi di sana mau dirampok, siapa yang merampok, itu Pak Badru. Hmm. Bukti ini saya ditempel ini merah semua. Padahal ini ternyata merahnya apa? Ditempel sama istrinya kan begitu. Ini kata, dapat saya lagi ini robek ini apa? Telinga saya. Tadi dipelintir sama dia, ini sama sobek. Showbank. karena sobeknya apa? Kebentur meja. Apa kemudian kita langsung terima? Ini kan pemabuk. Mau diperlihatkan Pak? coba. Uh -huh. Bapak tuh memang luar biasa, muadil. Ya, kalau biasa salat jamaah. Kemudian kita, mmm, mana apa betul? Nah, kamu jadi kelinci percobaan tadi, Paham? Baik, itu. Jadi intinya sam, jangan sampai amal dunia itu menggeser amal akhirat. Apa apalagi sampai melalaikan amal akhirat. Artinya menggeser itu bukan tergeser dia meninggalkan pekerjaannya, sholatnya ditinggalkan itu banyak terjadi yang seperti itu yang lebih rasyad lagi bisnis yang ada dua prinsip bisnis, ada bisnis yang islami, ada yang ada bisnis yang islami, ada islami yang bisnis, islami yang dibisniskan. Dan yang kedua ini yang pertama, yang kedua tadi bahaya. Kalau bisnis islami, berarti bisnis kita ini berakhlak Islam, penuansa Islam tapi kalau Islam bisnis, Islam yang dibisneskan ini bahaya Islam yang dijual untuk bis, bisnes. paham? Islam yang dijual untuk bisnis tampilan televisi, menampilkan dakwah, jual beli kadang-kadang di dalamnya, untuk bis bisnes. nah ini yang kedua, ini bahaya bahkan menirawan sekali kadang yang nampaknya pergi ke buy to menjadi media ke buy to kadang-kadang ada seorang pemilik travel setiap dia ke sana umroh terus dia ya, buat travelnya di sana dia ikut ibadah enggak malah pernah datang ke sana ke selingkuhannya ada yang seperti itu ada luar biasa sekali ada yang seperti itu. Tahu tuh bila suman tadi yang kedua rawan sekali. Jadi bisnis yang tidak sampai mengalahkan urusan akhiratnya dari urusan dunia itu bukan cuma dalam prakteknya niatnya juga harus ada di sana. Baik. Itu adalah e, para sahabat sekalian, intinya hadis 93 ini mengajarkan kita bagaimana mencari rizki yang benar-benar halalan thayyiban mubarakat Intinya bisnis yang paling baik adalah bisnis yang kamu di keluarga kamu, kamu punya beli tanah untuk sawah, untuk beli itu menghasilkan padi kamu, kamu juga bisa berjual beli, jual beli, syukur-syukur bisa industri, home industri paling kecil enggak masalah. Di rumah, dijual belikan Sawah juga punya Kamu telah menggabungkan tiga rezeki terbaik Dalam keluargamu. Kalau tiga rezeki terbaik kamu hasilkan dalam keluargamu, Maka luar biasa sekali Rizka, Berkah rizkimu Berkah hidupmu, banyak uangmu. Insya Allah Yang penting, akhlak dijaga Tinggalkan keharaman Dan jangan sampai terkalahkan urusan itu Niatnya, mumpulan prakteknya Akhirnya kan, akhirat terkalahkan oleh urusan dunia Dunia Wallahu mingkum kita akhiri dengan bertanil. Al kotaluti krifa dalam an-nau. Nah illallah, nah illallah, nah illallah, nah illallah. La ilaha illallah.